Tamma rahmatullahi wa barakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah. Sore ini kita diberi kekuatan oleh Allah. Untuk hadir Dalam tablik akbar Dan Bapak Ibu hadirin Kita hari ini memasuki hari keberapa? Nah, memang kalau bulan Ramadan itu selalu hafal Hari tanggalnya itu ya. Beda kalau nanti kalau udah Ramadan Ketika syawal pas ditanya Ini syawal tanggal berapa ya? Berapa ya? Pokoknya ini 17 Oktober deh Jadi kita lebih akrab Dengan penanggalan masehi Ketimbang penanggalan Hijriah Kecuali di bulan Ramadan Kalau Ramadan itu hafal harinya Bahkan menit Adhan Maghrib itu yang paling dihafal ya Oke, okay. ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian Hari ini kita akan berbicara tentang Islam dan teknologi Kalau kita melihat 1400 tahun yang lalu 1450 tahun yang lalu yang namanya Jazirah Arab Itu sama sekali tidak ada yang memperhitungkan Karena negara adikuasa saat itu adalah Persia dan Romawi Yang namanya Timur Tengah, tidak ada apa-apanya Karena yang diperhitungkan itu adalah Persia dan Romawi Sampai Allah menakdirkan Nabi yang terakhir itu diutus di Jazirah Arab Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah lahir di kota Mekah, kota yang betul-betul gersang, -betul terbelakang, tidak diperhitungkan. Dan ternyata ayat yang pertama kali turun kepada Nabi adalah ayat yang melahirkan sebuah revolusi, yaitu revolusi intelektual. Apa ayat yang pertama kali turun? Ikhrobi semerobikaladiholak baca lah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kita tahu bahwa membaca itu adalah sumber ilmu. Yang dimaksud membaca di sini luas pengertiannya. Membaca buku, membaca fenomena alam, membaca karakter orang, membaca bahasa tubuh. Kan kita bisa tahu ni bahasa tubuhnya marah apa eh, senang. Kita bisa baca lewat SMS bahasa ini sedang marah ataukah suka ataukah rindu ataukah benci kelihatan. Kalau kita baca SMS sayang gimana kabar? Nah itu kita baca bahasa apa tuh? Bahasa apa? Seneng ya. Tapi kalau bahasa sebel maksud lo? Ah ini ya. Jadi membaca itu bisa membaca bahasa. Bisa membahas, membaca uh, Bahasa tubuh Bahasa verbal, bahasa non-verbal Bahasa alam Ya Dan berbagai lagi kita Pelajari itu dengan ikhro Nah, karena ayat yang pertama kali Turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam itu ikhro Maka seluruh ajaran Islam Itu harus berbasis Pada intelektual Oleh karena itu Kita sholat Ya. Salat yang indah yang bagaimana? Yang dibarengi dengan intelektual sambil paham. Boleh jadi saya salat Allahu Akbar. Wajhtu atau Allahumma baid baini wa baina khotoyaya. Teman saya juga Allahu Akbar, Allahumma baid baini. Dua-duanya membaca, tapi mungkin saya tidak paham, teman saya paham. Jadi seluruh ajaran Islam itu harus berbasis kepada intelektual, dalam arti harus dipahami. Nah, semangat ini Terus dikembangkan, dikembangkan dan seratus tahun setelah Rasulullah wafat, Persia dan Romawi itu bisa dikalahkan oleh umat Islam dengan kekuatan intelektualnya itu. Dan kemudian seratus lima puluh tahun kemudian berdiri dua pusat peradaban, yaitu Cordova di Eropa dan eh, Baghdad ya di bagian timur tengahnya. Jadi sebenarnya perkembangan Islam itu ya, peradaban Islam itu berada di dua pusat. Kalau perkembangan ilmu, ya, yaitu Baghdad dan Cordoba. Saat itu Persia dan Romawi sudah tenggelam, tenggelam. Alias Eropa atau Barat itu benar-benar dalam keadaan terpuruk. Mereka tidak tahu ilmu, ilmu dikuasai oleh umat Islam. Ilmu dikuasai oleh umat Islam dan pada akhirnya ketika umat Islam menguasai ilmu selama enam abad, Barat mulai belajar, Barat mulai belajar, belajar, dan kemudian muncullah masa Renaissance, masa di mana Barat menemukan pencerahan. Tapi ingat, Barat menemukan pencerahan itu tidak tiba-tiba, tetapi tentu saja ada saham umat Islam yang waktu itu menjadi pusat peradaban. Namun, barat melakukan missing link. Mereka tutup jalur itu seolah-olah mereka belajar ilmu pengetahuan itu dari uh, Romawi dan mereka menafikan saham umat Islam padahal umat Islamlah yang memiliki saham untuk Membangkitkan mereka menjadi bangsa yang berperadaban. Namun sayang saham umat Islam ini dilupakan. Nah ini yang tidak boleh kita lupakan tentang peranan umat Islam dalam perkembangan ilmu dan kemudian teknologi pada abad-abad berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One dimanapun saja ada berada, Alhamdulillah kita kembali lagi bersilaturahim dalam tablik Akbar Ramadan 1430 Hijriah. Ya kali ini disiarkan langsung dari Masjid Panglima Besar Jenderal Sudirman Cijantung dengan Ustadz kita adalah Ustadz Aam Amiruddin. Ya pemirsa seperti tadi telah disampaikan oleh Ustadz Aam Amiruddin bahwa... Islam telah memberikan sumbangsi yang luar biasa, luar biasa besarnya untuk ilmu pengetahuan. Jauh sebelum renesans, bahkan juga jauh lagi dari sebelum masa revolusi industri. Dan juga sempat dicatat dalam sejarah beberapa ilmuwan-ilmuwan Islam yang sampai sekarang ilmunya masih diterapkan dan digunakan oleh kita seperti misalnya ada Ibnu Sina untuk ilmu kesehatan, Al Jabar untuk matematika, Ibnu Khaldun untuk ilmu sosiologi, Al Baruni kimia dan lain-lainnya. Ya pemirsa, kita akan membahas mengenai berbagai macam hal yang menarik seputar Islam dan teknologi dan tidaknya itu buat anda yang ingin berinteraksi dengan kami tanya dan jawab langsung dengan Ustaz Tama Mirudin, anda silahkan hubungi kami nanti di nomor telepon 0218413730 dan buat anda yang ingin berbagi dengan saudara-saudara kita yang terkena musibah gempa bumi Anda bisa menyalurkan dana Anda ke rekening 1 untuk negeri Bank Mandiri Cabang Pulau Gadung dengan nomor rekening 125-000-7926-793 Pemirsa, publik akbar Ramadan 1430 Hijriah akan segera kembali Alhamdulillah Rabbil alamin kita baru saja mendengarkan sebuah lagu persembahan dari Waituq yang berjudul Allah Ya Allah. Ya, mungkin senantiasa selama menunggu waktu berbuka kita selalu berzikir ya, mengingat kebesaran Allah, keagungan Allah sampai nanti saatnya waktu berbuka. Ya, dan juga sepertinya sudah tepat jika Anda memilih untuk bergabung bersama kami di acara publik Akbar Ramadan 1131 Hijriah ini karena kami sekarang sedang membahas mengenai Islam dan teknologi dengan narasat kita yaitu Ustaz Aam Amiruddin. Ya, tadi Ustaz sempat menyinggung bahwa Islam itu dulu sekali ya, dulu sekali. Itu kan maju sekali. Iya kan? Gitu bahkan teknologinya itu atau ilmunya itu dipakai oleh uh, ilmuwan-ilmuwan yeah. ya, bahkan sampai sekarang bisa dikatakan Islam itu memberikan sumbang sih untuk uh, teknologi modern yang ada saat ini. Begitu ya? Iya, yeah. deh. Nah, sekarang ini Ustadz pertanyaannya Ustaz, seberapa besar sih pengaruhnya ilmu pengetahuan itu dengan gaya hidup gaya hidup umat Islam saat ini ya, Ustaz? Iya, Ustaz. Begini Uh, sesungguhnya ilmu pengetahuan dan teknologi jadi teknologi itu kan ilmu yang diterapkan yang applied science itu kita kategorikan sebagai teknologi nah teknologi itu ilmu dan teknologi itu selalu dia punya dua sisi bisa digunakan untuk kebaikan bisa digunakan untuk keburukan teknologi nuklir bisa digunakan untuk menghancurkan seluruh umat manusia di muka bumi ini tapi juga teknologi nuklir bisa untuk pembangkit tenaga listrik, bisa juga untuk medis. Ya. Jadi tergantung the demand behind the high technology-nya sebenarnya, bukan teknologinya itu sendiri. Nah. Jangan jauh-jauh, handphone, ya. Ya. ya, bisa untuk kebaikan. Ya, orang tua kita ngecek, nah, sayang, kamu ada di mana? Iya mah, aku lagi les gitu. Ya, biasanya anak-anak tuh suka matiin handphonenya gitu ya. Nah, tapi juga nanti bisa gini, ma, aku mau ke rumah teman dulu ya. Jadi orang tua akan tahu itu untuk sisi positif. Bahkan tadi saya juga di perjalanan, ya, Mas Alex tuh nelfon, Pak Amu udah ada di mana nih? Saya udah ada di sini sini. Jadi tergantung the man behind the high technologynya. Artinya tech tergantung di belak. Jadi <tuk> jawab sudah. <tuk merasak> Jadi artinya bahwa teknologi itu sendiri netral sebenarnya. Tergantung siapa yang menggunakannya. Ya, teknologi itu netral. Tergantung siapa yang menggunakannya. Coba adik-adik di sini. Dengan adanya handphone, ya. suka ada perilaku begini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Subhanallah, Subhanallah sambil gini kan. Subah. <tuk55> Jadi sambil wirid sambil Jawab SMS, ya. Nah, dan sekarang ini coba kalau kita nggak bawa handphone aja, rasanya seperti nyawa kita hilang. Waduh, handphone ketinggalan. Padahal seharian nggak pernah ada yang nelfon kita, ya. Bahkan ada saking Mas David ada yang punya ya. handphone baru kan, biar teman-temannya tahu bahwa ada handphone baru dia ngasih tahu ke pembantunya. Nanti kamu nelfon ke aku ya ketika aku di sekolah. Ah, Kring gitu pura-puranya. Oh kamu ini kata teman-temannya tuh. Oh kamu punya handphone? Iya dong. 3G gitu loh. Nah. <laughs> Jadi artinya artinya apa? Yang namanya teknologi itu sebenarnya netral. Netral. Tergantung siapa yang ada di belakangnya. Tetapi, nih ada tetaminya. Ya. Ada sebuah buku judulnya Understanding Mass Communication. Katanya, yang membuat dunia teknologi ini semakin dahsyat itu ada empat bidang teknologi yang bersaham. Apa Saham, aja itu? Nah, yang pertama, ya. teknologi satelit. Yang kedua... Teknologi komputer Yang ketiga Teknologi microchip Yang keempat Transportation technology Teknologi transportasi Katanya empat bidang ini Yang membuat dunia ini jadi kecil Teknologi microchip Coba bapak ibu Teman-teman lihat Handphone makin kesini Makin kecil Tapi kemampuannya makin hebat Tempat penyimpanan data ya. Makin kecil Tetapi kapasitasnya makin gede itu teknologi microchip Bahkan sekarang ini kamera tidak perlu gede gede gini Bahkan ada kamera yang segede Pensil kan gitu ya. Teknologi microchip Yang kedua teknologi satelit Di belahan bumi manapun kita bisa menyaksikan Kita bisa live menyaksikan Bagaimana penderitaan saudara-saudara kita Di Tasikmalaya, di Cianjur, di Garut Yang kena gempa kemarin Itu karena teknologi satelit Tapi teknologi satelit saja tidak cukup Itu dibantu dengan teknologi komputer dan didekatkan lagi dengan transportation technology Teknologi bidang transportasi Apa yang terjadi? Dunia jadi kecil, dunia jadi dekat Dan itu ada konsekuensi Apa konsekuensinya? Hubungan antar budaya makin transparan Nah jadi nanti budaya luar itu masuk ke kita Ya padahal kita tahu tidak semua budaya itu cocok untuk kita ya. tidak semuanya itu senapas dengan ajaran Islam Nah jadi dengan demikian adanya kemajuan teknologi yang tadi itu akan berpengaruh pada gaya hidup kita bahkan sekarang ini katanya guru pertama dan utama anak-anak di rumah itu televisi televisi bahkan anak-anak lebih mau mendengar melihat Gaya hidup makan di televisi Daripada gaya hidup makan orang tuanya Kalau orang tuanya nganjurin sayur ya Sekarang gak berlaku lagi bagi anak-anak Karena anak-anak lebih mempercayai Makanan junk food yang ada di TV, TV. Hmm. gitu kan? Itu contoh Bahwa memang yang namanya teknologi itu Selalu bermata dua Ada sisi baiknya dan ada sisi buruknya Berarti kita jangan pernah menyalahkan teknologi Tetapi kita harus menata diri Contoh, mohon maaf, akhir-akhir ini, sekarang, anak-anak sekarang, dari mulai anak-anak sampai ibu-ibu, bapak-bapak, keranjingan yang namanya Facebook. Uh, Termasuk mau tidur itu, saya... itu langsung bikin status. <laughs> ya, Bikin status, ya. Mau tidur bikin status, mau apa bikin status. Keranjingan itu Facebook. Sampai ada sebagian teman-teman kita yang mengharamkan Facebook. Saya sangat menghargai usaha itu, tapi menurut saya... Kita tidak bisa mengharamkan Facebooknya Tetapi Kita harus bisa menatanya Facebook itu juga bisa bermanfaat Untuk silaturahmi Untuk e, meng, menggalang ke, apa e, Dana Untuk kemanusiaan Kalau kita menggunakan Facebook itu untuk kebaikan Tapi memang tidak menutup mata Facebook juga menjadi jendela Untuk orang melakukan kesalahan Tapi kan kita tidak bisa menyalahkan Facebooknya Kita harus kembali Kita mau mau mau mengguna mau menggunakannya seperti apa? Nah, itu jadi kita tidak bisa menyalahkan teknologi tapi kita harus menata diri. Bagaimana kita bisa mengendalikan teknologi sebenarnya? Jadi jangan sampai kita yang dikontrol sama teknologi ya. ya kita betul -betul. jangan diperbudak oleh teknologi, ya, tapi ya. teknologi harus kita perbudak. Nah, ngomong-ngomong soal Facebook pada pakai Facebook kan di sini nih. Kalau oh. lihat wajahnya sih Facebooker semua, <laughs> beda kan wajah Facebooker itu F <laughs> tiap hari status, ya, loh ya. Ya, oke ini sesuatu hal yang menarik sekali mengenai masalah teknologi ustad. Ya. Tentunya. Uh, ada ada juga beberapa hal yang mau ditanyakan nih Ustaz. Sekarang ini kan bicara mengenai teknologi ya, teknologi dikuasai oleh negara-negara dikuasa hmm. ya. Yang ada saat ini. Kalau dulu Persia dan Roma, sekarang ada beberapa negara adikuasa lah ya, termasuk juga di Asia ada Cina ya. Nah. Tetapi oh, kenapa pertanyaannya Ustadz? Kenapa ya umat Islam yang ada saat ini seolah-olah tidak terdengar karya-karyanya gitu ya dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam bidang teknologi. Tapi nanti jawabnya Ustadz ya jawabnya nanti pemirsa jangan kemana. Ya, pemirsa TVN di mana pun saja berada, kita kembali lagi di tablik Akbar Ramadan 1430 Hijri ya, dengan Ustaz kita yaitu Ustaz Aam Amiruddin yang sudah hadir. Dan tema pembahasan kita adalah mengenai Islam dan teknologi. Sesuatu hal yang menarik sekali ya. Dan juga buat anda yang ingin bertanya kepada Ustaz Aam, silakan nanti anda bisa hubungi kami di nomor telefon 021-841-3737. 30 ya. Saya ulang 021 8413730. Dan buat Anda yang saat ini memiliki kelebihan rezeki ingin ber berbagi dengan saudara-saudara kita yang terkena musibah gempa bumi di selatan Jawa Barat, Anda bisa salurkan dana Anda ke rekening 1 untuk negeri Bank Mandiri cabang Pulau Gadung dengan nomor rekening 1250007926793. Ya. Ustad menarik sekali ini. Ustad tadi sebelumnya kan sempat digantung dengan pertanyaan ya. Ustad ya. Kenapa kok sekarang eh uh, ilmuwan-ilmuwan Islam ini seolah-olah tidak terdengar atau bahkan bisa dikatakan kita sebagai orang Islam jadi apa ya? Koknya kok kurang bangga? Kok kayaknya Islam itu kurang berprestasi ya dalam ilmu ya. sains ya? Kecuali dalam hal akidah gitu. Ya, ya silakan. Ustadz. Gimana? Begini. Ya? Uh, memang diakui sekarang ini uh, ilmu dan teknologi dikuasai barat. Ya, kita tidak bisa menutup mata. Oleh karena itu e, timbul pertanyaan, kenapa begitu gitu kan? Sesungguhnya kenapa umat Islam sekarang dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi itu tertinggal? Karena ruh, ya teman-teman sekalian, ruh yang dulu pernah membangkitkan umat Islam menjadi negara yang e, menjadi sumber peradaban. Yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul ditinggalkan. Jadi begini, orang Barat itu maju karena mereka meninggalkan kitab sucinya. Karena dulu Barat ini antara agamawan dan ilmuwan selalu berantem. Oh. Artinya apa? Selalu tidak sejalan antara ilmuwan dan agamawan di Barat. Jadi... Bertentangan ee, gitu apa gimana? Bertentangan nah, Bertentangan gitu. dalam arti... E, Ilmuwan menghujat agamawan ya. Agamawan menghujat ilmuwan ya. Akhirnya apa? Udahlah, pisah saja Urusan eh, dunia Biar dipegang sama ilmuwan ya. Urusan akhirat Pegang itu sama agamawan ya. Maka lahirlah konsep yang namanya eh, Sekuler Sekuler itu memisahkan Antara agama dengan realitas hidup oh. Memisahkan Mencabut Ruh agama dari realitas kehidupan Apa yang terjadi? Maju Umat Islam sebaliknya Kalau melakukan hal yang sama Umat Islam meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul Dalam hidupnya Itu bahaya Kenapa? Ya kita akan terbelakang Karena ketahuilah, Umat Islam bisa menundukkan Persia dan Romawi dalam waktu satu abad Itu karena ruhnya apa? Quran sebagai sumber ilmu Sunnah sebagai sumber inspirasi Itu menjadi darah daging umat Islam Sehingga mereka punya ideologi keilmuan yang begitu kuat Apa yang terjadi? Mereka belajar, belajar, belajar, belajar Dan lahirlah suatu peradaban Islam Selama 6-8 abad Itu dikuasai oleh umat Islam Ketika umat Islam berpegang teguh pada agamanya Jadi kata kuncinya Mas ah, David ya? Kenapa Barat sekarang maju? Karena memisahkan agama dan ilmu kenapa umat islam kalah karena umat islam melakukan hal yang sama dengan barat, padahal seharusnya kita kembali kepada ruh dan semangat yang dulu yaitu bagaimana islam dan semangat keilmuan itu menyatu, itu yang di dalam konsep al-quran disebut dengan ulul albab, ulul albab itu artinya ya. orang yang mampu memadukan kekuatan intelektual dengan kekuatan kolbiah yang mampu memadukan kekuatan imaniah dan kekuatan intelektual Nah begitu digabung lahirlah manusia-manusia ulul albab Subhanallah Jadi Ustaz mengatakan nih bahwa saat ini mohon maaf banget ya hmm. Kalau saya salah mohon diluruskan Bahwa udah cukup banyak umat Islam yang mulai meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya Dan tidak menerapkan hal itu Jadi Siapa maksudnya itu? gini hmm. uh, Al-Quran dan Sunnah, kitab suci Quran Tidak dijadikan sebagai sumber pencerahan hidup Oh. Jadi Quran itu hanya sekedar apa ya Optional lah tidak menjadi inti ya tidak menjadi inti coba rekan-rekan yang ada di sini adik-adik sekalian uh, jujur saja kalau tiap hari tadi kan pagi-pagi yang kita lihat apa status ya share gitu bukan Al-Qur'an ya <laughs> bukan bukan gini aduh aku hari ini belum lihat Quran rasanya enggak tenang deh enggak apa gue belum lihat status ya belum nulis status gitu kan apa, oh, apa? Nah, jadi dengan demikian yang, yang saya tegaskan di sini adalah itu ruh ya. Dan sebenarnya umat Islam itu kan tradisi umat Islam itu menjadi pembelajar yang handal. Iya. Jadi tradisi umat Islam itu menjadi pembelajar yang handal, makanya kita ini wajib belajar kemanapun walaupun itu di negeris, di negeri sekuler pun kita belajar sana. Ambil program S2, ambil program S3. Gitu kan Tapi ruh kita tetap Ruh agama kita Ruh Islam, Islam itu tetap menyatu dengan diri kita ya Saya merasa seneng ya, Sebulan sebelum Ramadan Saya diundang ke Tokyo Institute of Technology Di sana ada mas Di Jepang itu Di Jepang ada sejumlah mahasiswa Islam Yang Masya Allah masih muda-muda Belum 30 Udah banyak yang ambil program doktor Saya seneng Kenapa? Karena memang umat Islam itu dulu, dulu ya mereka belajar, mereka menerjemahkan buku-buku karya-karya filosof-filosof Yunani itu diterjemah ke dalam bahasa Arab waktu itu sehingga umat Islam belajar ya dan setelah dikuasai itu kemudian ditundukkan karena memang ilmu itu harus begitu jadi ilmu itu kita harus pelajari. Nah oleh karena itu yang harus kita bangun sekarang adalah bagaimana semangat berislam dan berilmu secara sinergis, secara menyatu. Itu yang kita yang kita perlukan gitu. Saat ini seperti itu ya, Pak Ustaz. Nah, sekarang dengan keadaan yang ada saat ini ya, di hmm. mana kita uh, hidup di zaman serba modern, serba insan, istilahnya kan begitu. Kita mendapatkan uh, ya ilmu-ilmu pengetahuan ya dari negara-negara barat yang saat ini kita hadapi ya kan gitu. Nah, kan mereka mendapatkan ilmu tersebut memisahkan antara ya kan tadi keimanan dengan ilmu ya yeah. kan keimanan dan ilmu. Nah, sekarang kita ini sebagai generasi muda kira-kira apa Ustadz yang harus kita lakukan Ustadz. Bicara mengenai baca Al-Qur'an, kadang kala mohon maaf kita sendiri juga suka memisahkan antara Al-Qur'an dengan ilmu kita. Kadang kala kalau misalnya Al-Qur'an ya itu untuk untuk ibadah aja kepada Allah gitu. Al-Qur'an yeah. kan enggak dipakai untuk ilmu Al-Quran. Fisika, misalnya ilmu biologi gitu. Karena seolah-olah tidak ketemu, titik temunya ya. gitu, Ustaz. Saat... Ya, sebelum lebih jauh, itu saya tertarik dengan kata-kata instan. Sebenarnya dalam dunia ilmu itu nggak ada yang instan. Semuanya itu butuh proses. Memang zaman sekarang itu diakui zaman instan. ya Bahkan katanya bayi juga sekarang bisa instan. Baru nikah 3 bulan kok melahirkan usia 9 bulan. Ya, instan kan? Ya. Iya. Gini, hah? Oh, lahir prematur enggak? Enggak kok 9 bulan. Loh, nikahnya kan baru 3 bulan. Ya itu instan. Nah, jadi sebenarnya uh, apa sekarang ini sampai bayi pun bisa instan, ya, gitu. Ada mie instan, susu instan. Nah, ilmu itu sebenarnya enggak bisa instan. Ilmu itu Hukum alamnya, sunnatullahnya itu berproses. Berproses gitu ya. Kita belajar bahasa, pasti berproses. Enggak mungkin baru sebulan, dua bulan udah jago berbahasa. Enggak mungkin, berproses. Belajar Al-Quran, berproses. Enggak ada orang yang apa belajar Quran baru sejam, dua jam, langsung jago. Enggak, semuanya itu berproses. Jadi sebenarnya sunnatullahnya ilmu, ya sunatullahnya, kalau orang barat menyebut law of nature-nya ilmu itu adalah e, bertahap, ya, makanya kalau dalam islam itu, yang paling penting ikhtiar, belajar, belajar belajar, ternyata hasilnya seperti yang kita harapkan, gak masalah nih adik-adik nih di sini belajar, belajar ternyata nilainya 5, 4, 5, 4 gak apa-apa, mungkin itu bawaan lahir <laughs> kan, ada kan orang yang belajarnya? belajar terus, belajar belajar, belajar ya kan gitu ada mahasiswa Mas David, mahasiswa ya? Belajar-belajar ya. belajar nilainya C C C C saya bilang enggak apa-apa. Mungkin itu bawaan lahir. <laughs> gitu. Berarti yang Allah lihat apanya? Ikhtiarnya belajarnya, ya kan ya. gitu. Ada orang yang ngapalin surat Wadduha, ya? ya. Ngapalin Wadduha walaili idza saja. Mau hafalin pas dia salat tuh. Wadduha walaili idza saja. Idza saja. Idza saja. Allahu Akbar. Ha. Nggak apa-apa. Salatnya sah. Karena yang Allah lihat dia sudah ikhtiar mau nambah hafal-hafalan. Dia hafalnya Wal Asri. Dia ngapalin Watini. Ternyata begitu salat Wal Asri innal insana <Sessizia> lafi khusril illa <Sessizia> illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun famay yakdzibu kabanu biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Nah, kan gitu. Jadi belakang <Sessizia> uh, gitu. Gitu. Kira-kira ini berdosa kah? Tidak, kalau tidak disengaja Karena yang Allah lihat apanya? Ihtiar, belajarnya Kan ada yang gini katanya Kamu belajar baca Quran Kalau salah dosa loh Iya kalau salah disalah-salahin Padahal sudah bisa dosa Kalau memang kemampuannya segitu ya, Gimana? Kata Nabi wa Siapa yang belajar Quran dan dia terbata-bata Maka baginya dua pahala. Ada orang yang ketika baca Quran, Bismillahirohmanirohim, benar. Bismillahirohmanirohim, benar. Alama, alama. <susuk> Maknanya dalil <kal> kitab. <susuk> Kita nggak ngeri alama itu apa maksud dia itu alif lamim. Nah, jadi alif lamim dia baca alama. Nah. <susuk> Di sini ada beberapa kelihatannya. Coba, kira-kira berdosa orang itu? Ya. Kenapa? Nggak Karena tahu. yang Allah lihat itu ikhtiarnya. Ya, Makanya kata Nabi, "Wal <tik> ladzi dan orang yang belajar wa yata'ata, <tik> terbata-bata, falahu <tik> ajrun, baginya dua pahala. Pahala pertama dia ingin belajar, ya. Pahala kedua dapat pahala mental. Ya kan gitu bacanya. Tapi kalau ingin baca Quran benar semua, jangan dikeraskan. Ah. Hmm. <imenode> Shadaqallahul Ya <through> <s butterfly> kan kalau kalau ingin baca Quran benar semua, emang jangan dikeraskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Benar semua. Kenapa? Siapa yang tahu, ya. Makanya sebenarnya kalau sedang belajar Quran <menodeESIN> itu bagusnya dijaharkan. Artinya dikeraskan. Itu maksudnya salah satu cara supaya kita mencintai Quran dan jadi ruh untuk membangun ilmu dan teknologi ke depan. Ya, gitu, baik, ya. terima kasih banyak, Ustaz. Nah, kebetulan nih di tengah teman-teman nih sudah ada artis kita juga, ya. Eh, uh, asalamualaikum Tasya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, subhanallah, puasa enggak hari ini? Insyaallah, alhamdulillah, Insya Masih Allah. puasa sampai sekarang. Ini Ibu, teman-teman semuanya kayaknya masih semangat enggak nih puasa? Oh, stahat. sangat. Tapi begitu terjemput Tasha yang cowoknya langsung pada melihat semua ya. Banyaknya <tuh> <Tasha>. sih. <laughs> Baik, kita nanti akan ngobrol-ngobrol sama Tasha. Jangan ke mana-mana, tetap di tablik. Akbar Ramadan 1430. Wih, matanya. Weh. pemirsa TV One di manapun saja berada kita kembali lagi di tablik Akbar Ramadan 1430 Hijriah dengan tema kita Islam dan Teknologi. Memang bicara mengenai teknologi ibarat pedang bermata dua ya. Di satu sisi ini menguntungkan buat kita ya karena segala sesuatu jadi singkat Ya, seperti misalnya teknologi komunikasi kalau dulu orang mau ketemu dengan lawan bicaranya harus naik kuda dulu ya atau naik sepeda dulu makan waktu berapa lama sekarang cukup dengan SMS atau bisa langsung telepon dalam hitungan detik sudah bisa tersambung. Tapi ada juga kerugiannya, akhirnya orang jadi lalai atau mungkin seperti televisi dulu orang mau melihat satu berita jadi gampang jadi mudah tetapi mungkin dengan tayangan-tayangan yang kurang begitu baik akhirnya orang terlena dan bahkan terpengaruh dengan tayangan-tayangan uh, tersebut gitu ya Ustadz Nah, sekarang mumpung di sini juga ada artis kita nih, Tasya. Iya, Tasya. Musisi Tasya di sini sama Kak David ya. Saya dulu pernah bawain acara berdua sama Tasya. Iya, tak? dong. Nah. Tapi kita harus bagi dua. Oh iya. Mana. <laughs> Awas ya Tasya ya. <laughs> Oke, okay, Tasya. Uh, Tasya sendiri uh, merasa diuntungkan gak dengan teknologi yang ada saat ini Tasya? Oh pastinya dong diuntungkan Apalagi hmm. aku kan juga pelajar uh, hmm. Nah untuk uh, bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi Pastinya yeah. harus browsing juga oh. Karena itu uh, lebih cepat dan juga lebih praktis ya Tapi ada kerugiannya juga Apa tuh? Karena udah uh, mengenal teknologi Jadinya udah cinta sama teknologi gitu. Jadinya udah ketagihan. Oh. Jadinya suka lupa waktu, oh. uh, suka sampai-sampai ya aku kan pakai uh, uh, apa? Handphone yang bisa pakai internet dan segala macam Sampai-sampai uh. papa aku bilang kayak gini Tasya, nanti kalau malaikat nanya sama kamu di akhir zaman uh. Kamu selama hidup ngapain aja? Waduh pak malaikat, sepertiga hidupku aku habiskan dengan mencat-mencat telpon Sampai digituin Wah, Tasya jadi pengen nanya nih pak uh. Kepak Ustad, gimana sih pak caranya supaya kita nggak lupa waktu dan nggak lupa diri untuk mempergunakan teknologi itu gimana caranya ya? Maksudnya supaya nggak autis dengan teknologinya gitu ya? Hmm, Ini biasanya chatting nih, aku kan? Ya, Mas Davi, Tasha. Sekarang ini kan memang banyak orang autis tapi eksis di dunia maya. Anak-anak sekarang bilang, kamu autis ya? Iya, aku autis tapi eksis. Tapi di dunianya, di dunia maya ya atau kesana. Dan memang sekarang ini ada aneh kalau di rumah itu ya. Anaknya gini. Bapaknya gini. Ibunya gini juga. Ya kan gitu. Jadi tidak ada komunikasi, ya. Nah, ada pertanyaan Tasya tadi, gimana supaya kita tidak diperbudak, ya. Pertama, memang di sini tidak mudah, tetapi hanya bisa dilakukan oleh sebuah satu kedisiplinan. Kedisiplinan, ya kapan kita browsing kapan tidak perlu jadi lebih kepada aspek apakah saya melakukan browsing ini kebutuhan atau karena keinginan kan ada butuh ada ingin ya kalau kita melakukan browsing di internet itu butuh enggak masalah karena butuh-butuh informasi butuh pengetahuan ya Nah tapi ada juga yang sebenarnya tidak kita butuhkan tapi kita inginkan nah biasanya yang berbau diinginkan itu suka edik nagih jadi yang bikin nagih itu karena memang kita tidak mengutamakan yang kita butuhkan tetapi kita lebih mengutamakan yang kita inginkan jadi rumus pertama memang hanya bisa dilakukan dengan manajemen diri yang kuat Tasha bertanya kepada siapapun Rumus kayak apapun. Nonsense. Kalau dirinya tidak punya manajemen yang kuat. Gitu. Disiplin guncinya ah. ya. Walaupun oh. tidak ada masukan dari siapapun. Tapi kalau gini. Aku sehari cuma setengah jam. Browsing. Mm -hmm. Nah. Berarti kan itu disiplin terhadap dirinya. Oh, itu sebenarnya aku, yang paling pokok. Kalau aku. Aku setiap hari cuma setengah jam. Istirahatnya. Abis itu chatting lagi. Bahkan <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> sampai terbawa tidur. Iya. Kok. Aja gitu ya. Pas bangun tuh. Yang pertama kali dilihat adalah handphone. Saya ada temen yang igoynya begini. Apa yang ngatunya mijit mijit? <laughs> ya, oke tadi lah. itu yang pertama, memang yang utama maksud saya adalah bagi siapapun itu butuh disiplin diri yang kuat. Satu diri, ya. Hanya itu sebenarnya. Oke. Okay. Ya. Tashi ada lagi nggak mau ini seputar dunia artisnya misalnya? Hmm, kalau misalnya um, teknologi ya, aku pengen tanya deh teknologi kecantikan gitu Wah. kan atau kalau untuk remaja dan juga uh, mungkin untuk perempuan ya biasanya kan pastinya kan uh, pengen tampilnya tuh cantik atau gimana. Nah, kayak teknologi kecantikan zaman sekarang kan macam-macam. Ada kayak hair extension yang manjang-manjangin rambut. Itu sebenarnya boleh enggak sih? Malah ada lagi mungkin yang bangsa barat mungkin dia lebih lebih maju teknologinya sampai uh, plastik surgery segala plastik, ya. Plastik, nah, bro, operasi plastik, iya liposuction terus juga mungkin yang pipinya tembem dikurus-kurusin kayak gitu sebenarnya itu boleh apa enggak sih kayak istilahnya rekayasa fisik lah gitu Ia. pada diri kita oh, Tuhan Allah tapi Tasia jangan di liposuction pipinya ya oh, enggak, ini bawa untung ini <tuh> Silakan. oke, okay. begini memang penerapan teknologi itu kalau sudah pada tataran aplikatif itu menjadi sangat luas dan yang cukup spektakuler sekarang ini adalah teknologi kecantikan Pertama saya hanya ingin mengingatkan Bahwa Islam itu menyuruh kita itu selalu tampil baik Bagus, enak dilihat Inna Allah hajamil Allah itu indah Dan Allah itu suka dengan keindahan Berarti menjaga keindahan itu merupakan bagian dari ibadah Bahkan untuk ibu-ibu Kata Nabi Ciri wanita soleh apa bu? In roaitha hasarotka kalau suami memandang kamu enak dilihat. Ya. Jadi kalau kata suami itu mah coba rambutnya jangan keriting, ribonding. Ya. Selama itu permintaan suami. Nah timbul pertanyaan boleh enggak yang tadinya keriting jadi rebonding Saya hanya ingin memberikan tiga hal saja kata Nabi. Ada 3 hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang perempuan Ini berkaitan dengan pertanyaan Tasha tentang aplikasi teknologi dalam kecantikan ya. Pertama, kata Nabi La Allah mengharamkan menyambung rambut Jadi sebenarnya La Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang menyambungkannya Yang istilah Tasha tadi hair extension tolong ibu-ibu garis bawahi hair extension itu sebenarnya termasuk yang dilarang. Yang kedua, yang diharamkan oleh Islam adalah Allah melaknat orang yang mentato dan yang mentatokannya. Ya, mentato, ya. Gimana kalau udah kadung, udah terlanjur baru tahu sekarang bahwa tato itu haram? Tinggal bertobat saja sama Allah. Apakah itu perlu dihilangkan? Tidak dihilangkan juga tidak apa-apa. Bukankah kita sudah bertobat? Hmm. Tapi yang belum jangan coba-coba untuk bertato. Ya, berang-kan kan ada ibu-ibu yang ingin kelihatan seperti Cindy Crawford. Jadi di sini ditato tenggitu ya, alisnya. Alis. Nah, terus yang ketiga yang diharamkan itu adalah tidak boleh wanita menghabiskan alisnya. Dihabisin. Gitu. Sudah dihabisin? Ditato. Nah itu lebih parah lagi. Jadi untuk ibu-ibu yang diharamkan oleh Islam tuh tiga. Apa? Bertato. Kalau bertato, laki-laki juga sama. Menyambung rambut. Laki-laki juga sama, menyambung rambut, gak boleh. Dan menghabiskan alis. Tapi kalau merapihkan saja, gak apa-apa. Ada alis yang seperti bulan purnama diubah jadi bulan sabit. Gak masalah. Ya, gitu. Itu namanya dirapihkan ya. Dirapihkan, dirapihkan. Kalau dirapihkan gak apa-apa Kalau bulan pertama ada di jidat itu kayak tompel gitu ya okay. <laughs> Baik Ya pemirsa kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita Nah ternyata nih ya pemirsa Bahwa dengan teknologi Ada juga orang-orang yang bisa merubah ketakwaannya loh Nah ini dia nih Buat anda yang ingin tahu jangan kemana-mana Kita akan lanjutkan lagi Jadi tetaplah di tablik akbar Ramadan 1430 hijri ya Selain obat Karena kami akan hadir setiap harinya Di tablik akbar Ramadan 1430 hijriah Baik langsung saja yuk Kita dengarkan kembali tausiah dari Ustadz Aam Amiruddin Yang saat ini akan menjelaskan Tentang perkembangan teknologi kecantikan Nah loh bagi ibu-ibu Yang dulu pernah hair extension Atau mungkin cabut alis Atau sedap lumak Nah kita ikuti nih tausiahnya Halal atau haram ya itu ya Baik langsung saja ke Ustadz Aam Amiruddin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, eh, para pemirsa TV One serta Bapak Ibu yang hadir di masjid ini Tadi sudah saya jelaskan dari pertanyaan Tasya bahawa Kaum wanita hati-hati, perhatikan ada tiga hal yang dilarang oleh Nabi Menyambung rambut, menghabiskan alis, dan memakai tato Ya, Sebenarnya itu juga berlaku bagi laki-laki Terus ada tadi satu pertanyaan lagi yang menarik Bagaimana melakukan operasi plastik? Di antara para ulama, itu ada dua poin yang harus diperhatikan. Pertama, operasi plastik, operasi kecantikan yang tujuannya mengobati, merekonstruksi karena kecelakaan misalnya, maka itu boleh. Ada orang mengalami tabrakan yang hebat, pipinya rusak, hidungnya habis, maka direkonstruksi lagi, itu tentu gak masalah karena kategorinya sebagai pengobatan. Tapi bagi bapak ibu yang wajahnya tidak ada masalah, hanya kurang PD saja. Hidung ternyata pas dilihat kok daratan rendah. Aku pengen itu agak tinggi sedikit, ya. Pipi kok bulat ya, tidak tarik ke bawah, ditarik ke bawah, ya. Mata kok sipit ya, ingin agak terbuka, ya. Pupilnya dioperasi gitu, dibuka Nah itu namanya dia tidak menerima apa yang Allah berikan Itu salah satu bentuk kufur nikmat Yang oleh para ahli dikatakan atau disimpulkan itu sebagai sesuatu yang haram Karena ada ayat yang mengatakan Kita tidak boleh mengubah ciptaan Allah Jadi kalau Allah sudah memberikan hidung kita dataran rendah, terimalah kalau ternyata kita ngas, Allah ngasih dahi kepada kita itu seperti lapangan terbang terimalah pede saja dengan yang ada ya. jangan sampai dipasang rambut diponi ya, kalau ada angin dipegang gitu usah. kan ada ya, karena gak pede ada angin tuh gini aja gitu. Nah, udah aja pede Allah ngasih begitu ya sudah begitu bukanlah, bukankah percaya diri dengan apa yang Allah berikan itu jauh lebih mulia daripada kita menafikan ya gitu. Memang apa yang saya sampaikan belum tentu disepakati oleh banyak orang, tetapi kalau kita punya komitmen terhadap agama begitu. Di satu sisi kita itu wajib menjaga keindahan, kecantikan, tetapi harus berada dalam koridor yang Allah ridai, koridor yang Allah cintai itu yang harus diperhatikan begitu. Ya. Baik. Hmm. Terima kasih Ustaz. Nah, sekarang kami berikan kesempatan nih kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang mau nanya. Tadi Tasya udah Sebelah sini dulu ya Pak ya Bapak silakan. Bapak namanya siapa Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Saya Nanang Gunawan Pak tadi Pak Ustadz Sudah e, menyatakan bahawa Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan dan teknologi Di dalam surah Yasin e, Ayat 40 Akhir bunyi ayatnya yaitu Kulun fi falaki yasbahun Ketika kita gar, tarik garis Maka kaf bisa bertemu dengan kaf Lam bertemu dengan lam Fa bertemu dengan fa Bisa membentuk lingkaran kecil, lingkaran besar Bagaimana penerapan e, Hal ini dalam ilmu pengetahuan Dan teknologi Di masa sekarang ini Terima kasih huh, Pertanyaannya ini oh, ya. <laughs> agak susah juga Kalau saya sih untung nanya-nanya ke saya ya Pak <laughs> Silakan. Iya, Begini Pak Yang saya maksudkan dengan Al-Quran itu Sebagai sumber ilmu pengetahuan Dan teknologi ini mengandung makna bahwa Quran itu harus menjadi sumber pencerahan. Sumber inspirasi. Ya. Kan ada yang mengatakan bahwa seluruh rumus matematik ada di Quran katanya. Belum tentu juga. Yang ada di dalam Al-Quran adalah semangat untuk membuat rumus matematik. Ada yang mengatakan rumus-rumus fisika itu ada di Quran semuanya. Kalau menurut saya bukan begitu. Menurut saya adalah Al-Quran memberikan semangat kepada kaum muslimin Untuk mencoba menemukan ayat-ayat Allah di alam ini Dalam bentuk rumus-rumus fisika Rumus-rumus kimia Rumus-rumus matematik Jadi yang dimaksud dengan Al-Quran itu sebagai Sumber pengetahuan dan teknologi Maksudnya Quran itu harus menjadi sumber inspirasi Dia menjadi motivator Dia menjadi ruh Dia menjadi energi untuk supaya kita menjadi orang-orang yang selalu uh, belajar, belajar, belajar dan belajar, gitu loh. Iya. Itu maksudnya Pak. Terima kasih. Salam. Terjawab ya, Pak ya. Silakan kesempatan berikutnya. Ya Pak. Silakan Pak. Ibu. Oh ya nanti ya Bu ya. Bapak dulu sebentar. Silakan Pak. Uh, terima, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya. Bapak, Mungkin Pak siapa? Mohon maaf Pak. Bapak Suyitno Pak Suyitno Syitno. Hmm. Uh. Pertanyaan saya mungkin tadi sudah dijawab Tapi masih ada sedikit yang perlu Mungkin penjelasan dari Pak Ustadz ya iya. Uh, Tadi mestinya tadi saya mau nanya Korelasi ilmu dengan uh, Keimanan Cuman tadi sudah dijawab uh, Salah satunya adalah uh, Ruh agama Orang yang mempelajari ilmu Harus juga mempunyai Ruh agama Dan nah, bagaimana kiat-kiat Ruh agama itu sendiri untuk diri kita Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yeah. ya bagaimana kiat-kiat menjaga ruh agama itu untuk diri kita. Tapi yeah. nanti dijawabnya, Pak Ustadz ya, pastinya pemirsa juga ingin tahu jawabannya. Dan juga Ibu, mungkin sebelum ditutup, Ibu pertanyaannya apa? Singkat, singkat waktunya singkat sekali. Pertanyaannya apa Ibu? Kita tampung dulu, ya yeah, pakai mic saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi Pak Ustaz ya, sekarang kan uh, teknologi semakin canggih Pak Ustaz ya. Hmm. Uh, bagaimana apa kiat-kiat kita sebagai orang tua dalam menjaga anak-anak kita yang kadang-kadang Ustaz uh, ya, uh, terpengaruh negatifnya gitu dari telepon seluler atau dunia maya. Soal kadang-kadang Pak Ustaz ya, anak saya punya, anak saya yang besar kan SMA kelas 3, yang nomor 2 kelas, kelas 1 ya Pak Ustaz ya. Apalagi lebih terfokus sama handphone-nya Pak Ustaz kadang-kadang ayolah lah na sela subuna tapi mereka tuh apa, -apa bangun tidur kecok-kecok mata pegang handphone apa, -apa oh, pak ustadz ya kadang-kadang dia pergi ke internet pak ustadz saya tuh ada rasa ketakutan gitu takutnya dia ada nanti hal-hal buruk di internet itu pak ustadz bagaimana kiat-kiat sebagai orang tua supaya saya nggak ada rasa takutnya pak ustadz menghadapi hal-hal seperti itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullah anak ibu nggak ada di sini kan bu Enggak ada ya, baik. ya Ustaz nanti akan menjawab pertanyaan dari kedua orang penanya kita. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah di tablik Akbar Ramadan 1430 EJ. Pemirsa TV One dan Bapak Ibu Serta adik-adik yang hadir di sini Tadi ada dua pertanyaan yang sangat menarik Yang pertama Tentu saja Walau bagaimanapun Ruh keagamaan itu Butuh pembinaan yang rutin Karena ruh keagamaan Itu bagaikan tanaman Kalau tanaman itu Tidak pernah dirawat Itu akan mati Kalau rambut kita tidak pernah dirawat Itu rontok Ya sekarang iman kita itu harus dirawat. Berarti bagaimana semangat keilmuan itu, sebagaimana semangat Islam itu selalu mewarnai semangat keilmuan kita, itu memang butuh uh, maintenance, butuh perawatan yang terus-menerus. Di antaranya, cara merawatnya itu, hadirilah majlis taklim tadaburilah ayat-ayat Al-Quran, asahlah jiwa kita dengan ibadah-ibadah sunnah, nah itu di antaranya ya. Karena kalau detail ini panjang sekali ya Pak ya. Nah, kemudian Ibu tadi begini. Sebenarnya tak ada seorang orang tua orang tua manapun sekarang ini sebenarnya mengalami kekhawatiran yang sama dengan Ibu. Saya, Bapak-bapak, Ibu-ibu di sini sama. Ada sebuah kekhawatiran pada apa yang akan, yang terjadi pada anak-anak kita. Bahkan problemnya sekarang ini terjadi eh, gap pemahaman tentang teknologi. Jujur saja, ada seorang ibu yang atau bahkan ayah yang dia itu kalau kirim SMS juga enggak bisa bikin spasi. Nah kamu di mana? Udah makan belum?" terus gitu enggak ada spasinya. Enggak ada spasinya. Bahkan ketika mau handphone sih punya ya. Tetapi kalau mau nelfon itu dia tidak bisa buka phonebook, tetapi dia masih lihat catatan berapa ya nomor tante itu berapa ya? Dia buka catatannya. Itu mamahnya, itu bapaknya. Sementara anaknya SMS juga dia udah nggak perlu lihat ini. Kan anak sekarang kalau SMS gini gini aja, klik klik aja gitu kan. Nah udah gitu wajar lah kalau ibu merasa khawatir. Pertama bu kekhawatiran itu memang harus di kalau dihilangkan sama sekali tidak mungkin Tidak mungkin Karena ciri khas dari orang tua terhadap anak Adalah khawatir ya. Kalau dihilangkan sama sekali tidak bisa Tetapi Kita hanya bisa bisa Meminimalisir Mengurangi kekhawatiran itu Dengan cara apa? Lakukan komunikasi yang terbuka dengan anak Biasakan untuk selalu uh, Sharing, untuk selalu berbagi Apa yang dilakukan oleh anak Kita tahu apa yang dilakukan oleh kita anak juga tahu. Itu termasuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah penggunaan handphone. Dan kadang-kadang kita juga memang harus tegas. Kan orang tua itu ada kalau menghadapi anak seperti main layang-layang. Ada saat diulur, ada saat ditarik, ada saat lembut, ada saat tegas. Nah ini saya yakin ibu-ibu di sini jauh lebih faham isarat-isarat kapan kita tegas, kapan kita lembut. Kapan kita memberi kesempatan Kapan kita tidak memberi Itu semua memang seni dalam mendidik anak Seni Nah, ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian Serta para pemirsa TV One Disinilah e, Betapa pentingnya kita ya, Kalau boleh saya rangkum Dari seluruh materi ceramah kita hari ini Pertama, bahwa Yang namanya ilmu Dalam Islam itu merupakan mencari ilmu adalah bagian dari ladang amal soleh yang sangat tinggi sampai nabi mengatakan mansalaka torikon ya tamisufihi ilman siapa yang keluar rumah dia mencari ilmu dan saat dia mencari ilmu itu meninggal maka dia dalam keadaan syahid menunjukkan betapa seorang muslim itu mencari ilmu harus menjadi bagian yang inheren dalam dirinya kemudian yang kedua kita sebenarnya harus punya kebanggaan bahwa Barat tidak akan ada apa-apanya kalau tidak ada saham umat Islam. Tetapi bangga saja tidak cukup. Kalau kita hanya membanggakan masa lalu, oh Barat itu tidak akan ada apa-apanya. Kalau dulu para pendahulu kita tidak menerjemahkan bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab, kemudian ada ruh keagamaan. Kalau hanya ngomong gitu, itu masa lalu. Kejayaan kita masa lalu, itu tidak cukup. Kita hanya bisa mencatat dan mengagumi masa lalu sebagai energi bagaimana kita membangun masa depan. Maka jadikanlah kejayaan yang pernah dibangun oleh generasi kita masa lalu itu menjadi spirit, itu menjadi ruh bagaimana kita merebut lagi ilmu pengetahuan dan teknologi di masa yang akan datang. Itulah tugas kita sebagai seorang muslim dan semoga Ramadan ini menjadi awal pencerahan bagi kita untuk lebih meningkatkan lagi kapasitas ilmiah dan kapasitas ketakwaan kita. Bapak Ibu hadirin, marilah kita tundukkan kepala kita, hati kita sejenak memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu La ilaha illa antal ahadu sama dulladhi Lam yalidwa lam yuladwa lam yakullah hukufuan ahad Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah Ampunilah segala kehilafan kami Maafkan Ya Rabb segala kekeliruan kami Ampunilah Ya Allah segala kehilafan kedua orang tua kami Berikanlah rahmat, berikanlah ampunan Berikanlah keberkahan untuk kedua orang tua kami Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Alim, Ya Hakim Ya Allah Karuniakanlah kepada kami ilmu yang menjadi sumber keberkahan untuk kehidupan dunia dan akhirat kami Karuniakanlah kepada, il, kepada kami ilmu yang membuat kami semakin rindu kepadamu Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami semakin rendah hati di hadapan manusia Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang berilmu Yang dengan ilmu itu kami semakin bisa mendekatkan diri kami kepadamu Ya Rahman, Ya Rahim Jadikanlah ilmu yang engkau berikan kepada kami Menjadi sarana untuk kami meraih husnul khotimah. Ya Allah sekiranya kami suatu saat menghadapmu. tanggihlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina kurrata'ayun. Waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil ashurati hasanah. Wa kina azabannad Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun Wasalamun Alal mursalin Amin ya arhamar rahimin Amin ya rabbal alamin Walhamdulillahi rabbil alamin Alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa Timkuan dimanapun saja Anda berada, kita tadi telah mendengarkan tausia dari Ustadz Aam Amiruddin dengan tema kita Islam dan Teknologi. Semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang selalu menjadikan Al-Quran sebagai ruh dalam rangka untuk pencarian ilmu pengetahuan agar ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya pemirsa, tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Masjid Panglima eh, Panglima Besar Jenderal Sudirman, kepada y dan juga Anda yang telah menyimak acara kami ini dan jangan lupa besok kami akan disiarkan juga secara langsung tepat pukul 4 sore dari Islamic Center Koja Jakarta Utara dengan membalik kita yaitu A.A.G.M atau Kyai Haji Abdullah Kim Nasiar Pemirsa, Allahumma inni as'aluka ilman nafian waris konsohiban wa amalan mutsakabbalan Saya dapat Alikom diri. Wabilahi Taufiq Walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur kepada Allah bersyukur sama